Hai guys kembali lagi bersama saya di WV Zega channel ya Oke ini udah pakai kaosnya Bento X Bensu Gold gini guys <laughs> Siapa yang belum punya pesan dong oke okay. Oke okay guys kali ini kita bakal nge-reaction Betran Peto Putra Onsu Cover Kasih Putih guys Ini untuk mengenang ya nyanyiin lagunya ini Glenn Fredly yang beberapa hari yang lalu sudah uh, dipanggil oleh yang maha kuasa untuk kembali ke sisinya guys kita ucapkan uh, berduka cita ya ini salah satu musisi terbesar yang sangat luar biasa juga di Indonesia dan kali ini kita bakal dengerin lagu cover sinyo kakak veteran ini Semoga bisa mengingat, mengingatkan kita kembali ya Dan kita juga menikmati suara veteran peto lagi bersama-sama Dan selamat datang saya ucapkan Untuk teman-teman yang baru datang Jangan lupa subscribe, oke? Okay? Langsung aja kita dengerin, guys Oke okay. Sudah tenang dalam Luar biasa banget Bagaimana menurut kalian guys Keren gak? Keren gak? Jawab di kolom komentar Jawab. Gimana menurut kalian? Luar biasa banget pokoknya ya Dan apa ya hmm, Apa suara veteran peto Makin ini ya Makin berkarakter Makin matang lah ya Kalau menurut saya dari coverannya terakhir ini Serak-serak bahasanya tuh Udah mulai perfect Jadi emang ya, suaranya serak guys Siapa tahu dia nanti bisa legend seperti seorang Grand juga sebelumnya guys Ya semoga aja kan sama-sama dari ke timur juga ya guys ya Pokoknya keren sih asik banget dan dia menjiwai banget ya Terus gerakannya nyambung Cuma salah satu yang membuat saya agak sedikit hmm, kurang Ini ya, ngelihatin rambutnya itu guys tahu sih modelnya mungkin kayak gitu ya Mungkin dia lagi suka model itu Opa-Opa Korea Biar dia jadi Opa-Sinyo opa Oke, Oke, sampai sini dulu video kali ini Video reaction kali ini Sampai ketemu di video-video berikutnya Kalian jangan lupa like, share, dan komen Serta request video apa yang asik dan seru Untuk kita reaction dan kita nonton baru Sampai ketemu guys di video berikutnya